mainkan bersama Romansa Yes spesial buat teman-teman terlalu -teman redolonya jalur aneh yeah. Putra Suwak Kiitos! で yeah. Sudah, tembang kedua requestan dari teman-teman semua. Tekal wero,